Seperti taksi dan bis. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan seniman sekaligus Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, Ratna Sarumpait. Bu Ratna, apa komentar Anda? Pemerintahan tolong. Ini udah parah nih pemerintahan. Ini kan kalau kita misalnya ada kesalahan dikit, kita koreksi dengan harapan akan diperbaiki. Ini juga pesimum. Aku ngomong sama Taylor juga. Sebaik hal di jangkang Masa rakyat Indonesia dikasih BLT Orang kan mengatakan Ah itu sih supaya dia ini aja itu Proyek ambil muka lagi ya, Karena demokrat itu udah kehilangan Simpati rakyat itu That's not my point gitu loh. Memang rakyat Indonesia kan dimiskinkan Dan dimodokkan Tapi point aku tuh one itu two Kita emang demiskin itu Ini harta kita dikasih ke pihak asing Rakyat kita kita kasih BLT BLT doesn't have anything Berapa mau dikasih BLTnya apa artinya rakyat buat apa? Berapa sih harga? Nilai rupiah itu kan gak ada harganya. Kita pergi ke restoran Padang. Padang ya. Habis pasti. Lo makan dua orang atau tiga orang. Habis. Sekali makan tuh. Ya percuma ya. Kalau kita ngomongin kayak gini kan dia ngambil jalan pendek ya kan. Tapi kan harusnya itu kan bikin program. Program apa? Misalnya menyejahterakan dengan cara apa? Ya dengan cara membangun, menanam sesuatu yang ke depan itu tidak habis gitu. Insyaalnya kasih modal. Mana Mungkin mereka kasih modal dong. 1990 kan terlalu kecil. Ini aja deh. Rasanya Indonesia ini, pemilik sah Republik ini. Ini bukan hanya nyanyian dari konstitusi sah gitu. Seharusnya orang orang menyebut oh, pemilik sah. Memang sah. Harusnya Indonesia yang kaya ini kalau saja pemerintahnya mampu mengelola kekayaannya ketimbang dibagi-bagi ke asing digadaikan gitu Kan harusnya bisa menyejahterakan rakyat Sekarang kita ngomong begitu gak nyambung dong dengan Rp150.000 Gak nyambung dong Jadi menurut saya program terbodoh terbegot sejagat itu ya kasih PLC dan itu menghina Terus rakyat dibikin kayak peminta-minta saya peminta-minta di negeri sendiri di mana dia harusnya punya kesejahteraan. Terus nanti disuruh hal itu rakyat berebut. Atau kalau tidak berebut, malingnya juga ikut berebut. Berapa yang nyampe ke tangan mereka? Aku butuh sasa kalau ngomongan republik ini. Terus perusahaan, pokoknya SPR turun. Kalau aku nih ngeladenin keputusan bodoh begini, gak relevan lagi. Kita mungkin minggu depan akan jumpa PR Perkembangan Politik terakhir. Gimana menunjukkan pada masyarakat bahwa memang udah gak relevan kita ngomongin apa-apa. Demikian seniman sekaligus Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, Ratna Sarumpait. Saya Wendy Lim.